Allah Allah Allah Kita telah merdeka 72 tahun. Reformasi 19 tahun sudah lewat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahi kita dengan anugerah dan nikmat yang melimpah ruah. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ustad Tatu somad yang saya cintai hari ini Alhamdulillah kita jumpa tetapi sudah sering ketemu di apa namanya itu di YouTube kalau kena macet di mobil cari Ustadz Somad di rumah belum tidur cari Ustadz Somad habis subuh cari Ustadz somad jadi sudah kenal betul saya sudah kenal. Alhamdulillah hari ini jumpa ibu-ibu, alhamdulillah. Ternyata lebih ganteng daripada yang kita lihat di YouTube. Hari-hari <tuh> ini bangsa kita dikepung banyak salah paham. Boleh juga dikatakan paham yang salah. Salah paham pertama sungguh serius. Ini biar Ustaz Somad juga dengar apa yang saya sampaikan. Ada anggapan bahwa Beragama berarti menjauh dari berbangsa. Tunduk pada ajaran agama dipandang sebagai tak bersetia pada paham kebangsaan. Menjadi pemeluk agama yang taat dinilai sebagai berkhianat terhadap prinsip berindonesia. Saudara-saudara, Salah paham itu sungguh serius. Di Tanah Air tercinta paham kebangsaan dan paham keagamaan saling menopang. Ustaz Somad dalam satu YouTube-nya mengatakan kita ini adalah negara sila pertama ketuhanan yang maha esa. Negara yang bertuhan mendolak paham anti tuhan. Oleh karena itu agama dan kebangsaan seiring sejalan. Menjadi pemeluk agama yang taat adalah jalan untuk menjadi warga negara yang baik. Bahkan di kalangan umat Islam, di negeri tercinta ini tegak sebuah prinsip bahwa mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Hukbul waton minal iman. Kata Mbah Hasim, Hadratus Syekh. Kaya Haji Hasim As'ari. Saudara-saudara, Ada juga salah paham kedua yang tak kalah berbahayanya. Kontestasi politik digunakan untuk memberi label atau cap yang memisah-misahkan kita. Kami toleran, kata yang sana, sementara kalian intoleran. Kami perawat kemajemukan, sementara kalian perusak kebinekaan, kata yang di sana. Kami penjaga Pancasila, dan kalian berkhianat pada Pancasila. Padahal gara-gara saya mendukung perpu, bukan mendukung, menolak perpu. Ibu-ibu tahu yang perpu kemarin ya? Perpu itu saya khawatir merugikan masyarakat, maka saya menolak. Nah itu di TV-TV di dikatakan yang setuju perpu Pancasila, yang menolak perpu anti Pancasila. Takbir. Takbir itu Pancasilais. Bukan radikal. Betul, Buk? Saudara-saudara, <SILENCIO> salah paham salah paham seperti inilah yang harus kita hentikan. Sejarah membuktikan pada abad ke-20 tidak mungkin Indonesia merdeka tanpa peran umat Islam. Betul apa betul? Betul. <SILENCIO> Ingat nasionalisme lahir abad ke-20 apa yang lahir duluan serikat islam serikat dagang islam haji okmar Said cokro amin muhammad biyah ulama baru sumpah pemuda tahun 28 oleh karena itu fakta peran umat islam tidak mungkin ditiadakan tersadat Saya mengatakan umat islam soal toleransi sudah khatam, sudah tamat. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu agamaku agamaku saling menghormati. Laikirawgiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Teman-teman yang beragama lain, termasuk Yahudi, Nabi Musa, kita akui itu Nabi kita. Walaupun mereka tidak mengakui Nabi kita nah kurang toleran apalagi kita Nabi Isa kita atu, akui Nabi kita walaupun mereka tidak mengakui Nabi kita, oleh karena itu umat Islam saya mengatakan soal toleran sudah hatam yang terakhir Bapak Ibu karena kita tunggu Pak Ustaz kita saya mengajak umat Islam yuk bersatu biarlah yang beda itu beda jangan disama-samakan Yang mau pakai jenggot panjang sunnah rasul bagus saya nggak pakai ya bagus juga janganlah kita ribut seperti yang tidak perlu menurut saya tidak penting betul, betul? betul. tantangan kita bapak bapak ibu ibu bagai umat, bagaimana umat islam yang besar ini bisa kita konversi menjadi kekuatan ekonomi 85% umat islam penguasaan ekonominya tidak sampai tiga persen pak ibu janganlah kita mau diadu-adu stop kita berantem pulang kita orang sana seneng emas diambil, nikel diambil, batubara diambil, tanah diambil sebentar lagi kekuasaan diambil juga mari kita bersatu, tompak biarlah yang beda-beda tapi jangan membeda-bedakan yang sama agar rumah Islam yang besar ini kita bisa konversi menjadi kekuatan politik untuk menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden agar bisa merubah negeri ini yang Islami maju dan berjaya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Terima kasih. Wabillahi lillahi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi sambutan dari Bapak Haji Julkifli Hasan, SMM Sebagai Ketua RI Sekaligus Dewan Kehormatan Masjid Betul Hakim Bapak Ibu Jamaah yang kami hormati Dan dimuliakan Allah Tibalah saatnya kita Masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu Yaitu Tausiah Yang akan kami rangkai dengan tanya jawab Sekaligus doa penutup Yang akan disampaikan oleh Yang terhormat Al Ustadz Abdul Somad LCMA. Jadi itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahakbar. Takbir. Takbir. Allahu asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi surah li sadri wa li amri Wa'lul uqdatan min lisani yafqahu kawli Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus masjid Baitul Hakim, alim ulama, sedih pandai, tokoh masyarakat Kalau nanya kapan kebangkitan umat Islam, ini sudah bangkit Inilah kebangkitan umat Islam, Allah Akbar Kebangkitan umat Islam itu syaratnya tidak banyak, cuma empat Nanti kalau ada ustaz lain yang ngomong lima, berarti ilmunya lebih banyak Kalau ada ustaz lain yang ngomong tiga Bukan berarti ilmu saya lebih banyak Karena waktu dia lebih singkat Empat syarat kebangkitan Islam Yang pertama Muliakan ulama Tuh pokok pangkal pertama Masjid Baitul Hakim Memuliakan ulama Ustadz Abdul Somad Yang ngajar pengajian di sini, Doktor Yusuf Siddiq Kakak kelas saya di Maroko S1 Madinah S2 Maroko, S3 Maroko. Ustaz kenal dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh Mufti kami Di Pekanbaru Riau ya, Saya teman kuliahnya Al-Mukarram Ustazuna wa sahibuna Bertemu hari ini Tadi ketika nelfon Kenal dengan Ustaz Patutin Ja'far Oh iya dia orang Riau Beliau juga memberi di sini S1 Madinah S2 di Pakistan Kiahalhe tike ajhaj kototah Maka semua alumni hadir dimuliakan di baitul hakim. Ada yang dari Madinah, ada yang dari Maroko, ada yang dari Mesir, ada yang dari Pakistan. Selama yang dia bawa ilmu, silakan datang. Tapi kalau mau bawa perpecahan, jangan bawa perpecahan ke masjid kami. Takbir. Nah. Ternyata cerita punya cerita, Pak Zulkifli Hasan dulu orang tuanya pengagum berat Buya Hamka. Aku ingin engkau kuliah ke Mesir, tapi rupanya Allah muliakan. Andai dulu beliau ke Mesir mungkin hanya sekedar LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Tapi ternyata dakwah tidak hanya lewat mimbar, dakwah yang lebih hebat apa dia? lewat kekuasaan Nimbar tak menyelesaikan masalah khutbah Jumat naik Ustaz Somad khutbah Kau muslimin yang dimuliakan Allah bayarlah zakat bayarlah zakat jemaahnya <tip> <tip> begitu khatibnya barakallahu <tip> fil qur'an kok cepat betul khutbahnya Tapi dengan segenggam kekuasaan. Tapi itu semua karena ilmu ulama. Siapa yang menjadi patokan beliau? Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Tapi uniknya dalam kata sambutannya tadi. Tidak sekalipun menyebut Buya Hamka. Malah yang beliau sebut Mbah Hasim Ash'an. Tapi SMA IPA. Tamat 3 tahun hafal Quran. Saya bulan lalu ke sana. Loh, ini IPA apa Quran untuk apa? Memangnya bisa dikirim ke Mesir? Kami tidak mendidik Ustadz. Karena anak ini sudah Ustadz semua. Kami ingin mendidik mereka. SMA IPA. Tapi hafal Quran. Mereka yang akan jadi kepala polisi tentara angkatan bersenjata. Mereka yang akan jadi bupati wali kota. Anggota Dewan Legislatif Yudikatif. Pokoknya yang ada tip-tip-tipnya dulu. Maka setiap gerak geriknya adalah dakwah Sehingga dakwah tidak lagi dipahami mikrofon, mimbar, ceramah, khotbah tausiah Tapi setiap keputusannya adalah dakwah Karena makna dakwah adalah mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Berapa lama Ustadz ceramah mungkar, mungkar, mungkar Kemungkaran merajalela tapi penguasa tak lama dan tak pernah bersuara hanya dengan satu SK tanda tangan selesai. Selama tanda tanganmu masih berlaku, pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat tanda tangan bapak itu. Kalau tanda tangannya ke atas, habis narkoba. Kalau tanda tangannya ke bawah, hanya tidak ada ketuhanan yang maha esa, lalu kita berteriak Allahu Akbar. Maka kita bertentangan, tapi sejalan antara Allahu Akbar sama dengan ketuhanan yang maha esa, tunggal, satu, tak berbilang. Maka sesuai dengan ajaran kita, kulhu Allahu Ta'ath. Tidak saya lanjutkan. Jika lo saya lanjutkan, Allah mentang-mentang nama dia dilanjutkan. Boleh dilanjutkan <SILENCIO> Allahu <-Solmat. SILENCIO> Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka ulama' kita muliakan Dengan memuliakan ulama' itu Bukan dengan hanya memberikan dia kata sambutan penghormatan Bukan Tapi diamalkan ilmunya Saya diundang oleh Majlis an Dipimpin oleh Kiai Haji Munawir Dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran SQ Sarjana Al-Quran Dan saya diberikan kehormatan Untuk membuka majlis tausiah ceramah 7 bulan yang lalu di Ciganjur Majlis ini, majlis ini Kiai, okay, ini sebetulnya berapa majlis? Sede Tabek. Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, lebih dari 20 30 majelis-majelis majelis-majelis majelis majelis apa? Majelis Al-Qur'an. Majelis fokus mendalami ilmu agama. Kalau cinta sama ulama, maka dalamkan agama. Kalau bapak ibunya sudah dalam agama, maka anaknya pasti dia dalamkan agamanya. Mayyuridillahu bihi khairan, siapa yang mau baik, yufaqihuhu Dalamkan ilmu agamanya Siapapun yang datang mengajar Datang Duduk, diam, dengar Ngantuk-ngantuk dikit diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ini masjid cantik Bagus Bahkan kabarnya TV One bolak-balik Kemari buat acara Damai Indonesiaku. Pokoknya kalau di tempat lain nggak damai banjir macet Datang ke sini. InsyaAllah masjid ini siap. Makanya amat sangat representatif untuk buat pengajian. Kalaupun hari ini banyak nampaknya sedang kipas jagung bakar, itu karena memang hari ini melimpah ruah jamaah. Tapi di hari-hari yang lain datangi kajian ini muliakan ulama, istrinya dibawa, anak-anaknya. Ibu, kau nggak pernah bawa anaknya? Anaknya di mana? Anak saya di pondok pesantren. Di mana? Di Jombang, Tebu Ireng. Di mana? Di Lirboyo. Di mana? Di Yogyakarta. Bagus. Ngapain dia di sana? Ngapal Al-Quran. Kalau dia hafal Quran, andai dia nyasar-nyasar-nyasar, insya Allah dia tahu jalan pulang. Nggak terlalu jauh nyasarnya. Tapi kalau dia tidak ada bekal agama, na'uzubillah, ibu khawatir, Khawatir apa anaknya nanti lapar nggak makan. maka dibuatkan telur dadar, mata sapi, nasi goreng. Masuk rantang bawa ke kampus sekolah ya nak. Untuk makan kamu. Kenapa dibekali makanan? Takut nanti jam 11, jam 12, jam 1 dia lapar. Dan kalau dia lapar dia akan sembarangan jajan makan yang tidak berkualitas. Tapi ada yang lebih mengerikan. Laparnya bukan di sini. Laparnya bukan di sini. Laparnya di sini lapar spiritual lapar agama karena dia tidak dikenalkan dengan ulama rumah sudah punya mobil sudah punya istri sudah ada anak adam ayam tentram tapi agama dia blank kosong mau ke masjid dia tidak pede karena memang sebelumnya nggak pernah ke masjid apalagi dia dengar kata orang siapa yang nggak pernah ke masjid tiba-tiba ke masjid pulangnya mati. Nah, akhirnya dia takut ke masjid kan tetangganya selalu ngejek mau kemana mas mau ke masjid eh hati-hati loh si Anu kemarin ke masjid terus mati yang berbisik begini siapa setan yang berbisik teman saya kok pak ustad kesiknya manusia signalnya setan nanti kalau ada teman adik-adik yang sudah hijrah ada yang ngejek begitu Mau ke mana kamu? Mau ke masjid? Eh, ngapain ke masjid? Kita masih muda, puas-puasid. Nanti udah tua baru ke masjid. Bacakan ayat kursi. Allahullah ilahil qayyum. Lata'abudu sunatu walanau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting sekali. Dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ulama-ulama-ulama. Pernah diundang Habib-Habib di kantor DPR-MPR. Wartawan malah nanya Pak Zul Kipli Hasan ngapain undang Ustadz Habib Apa kata Pak Zul Penyanyi dangdut aja diundang Masa Ustadz gak boleh diundang Jadi ternyata orang ini heran ngelihat Kok ada majelis zikir di kantor DPR MPR Heran dia kenapa Karena tidak pernah dibuat Penyanyi dangdut kalian undang Artis kalian undang Masa ulama diundang kalian merasa heran Begitulah orang yang tidak pernah melihat ulama Kalau tiap hari ulama diundang ke rumah pengajian Anak kita nggak heran melihat ulama Tapi ada orang yang ulama datang ke rumahnya cuman sekali Kapan? Nutup matanya waktu sakratul maut nggak mati-mati Nah, baru kemudian datang ke masjid Ustaz tolong datang ke rumah Pak ustad Kenapa bapak saya melotot terus Allahumma ufir li fulan bin fulan Wajra fa'ra <laughs> Maka yang terbentuk Dalam pikiran dia Kalau Ustaz datang ke rumah Pasti ada orang mati Terbentuk dalam pola pikirnya Mindset Mind otak set setting, tapi karena tidak pernah diisi ulama, mind otak set setan, mindset otak setan. <laughs> kalau ulama datang ke rumah, mati. Maka sering-sering pengajian, buat acara tausia keluarga. Kira-kira apa masalah keluarga ini? Makanya kalau saya ceramah, saya tanya dulu, apa masalah lingkungan masyarakat ini? Saya tidak mau kita bawa obat sakit kepala, padahal masyarakatnya sedang mencret. <SILENCIO> sakit kepala, obatilah dengan ini. Selesai pengajian, mohon maaf Pak Ustadz. Di sini kepalanya sehat semua. Yang jadi masalah mencret. Oleh sebab itu maka apa masalah di rumah? Ini saya pusing Pak Ustadz. Kenapa? Suami saya nggak sholat. Loh, Ibu, kok bisa nikah sama orang nggak sholat? Dia nggak sholat dari dulu atau sekarang? Memang dari dulu nggak sholat. Kok kenapa nikah sama dia? Memang kami bukan orang baik. Dia iblis, saya setan. Tapi setelah berakhirnya jalan waktu, akhirnya saya tobat, saya ngaji, saya ngaji. Eh, suami saya nggak ngaji. Tolong ustaz datang ke rumah. Nanti diundang sepupu, keluarga, Pak Cik, paman, tante, semuanya hadir. Kami akan buat kajian. Judulnya apa? Tata cara solat Sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Ibu-ibu bapak Kita tidak di masjid ya Ini di rumah Tolong siapkan semuanya Ambil ember dua Saya ajari cara wudhu Dah, wudhu sudah selesai Ya, mana sejadahnya Sudah, ini arah ke kiblat. Gini cara solat Kalau enggak solat, bagaimana ya Pak Ustaz Neraka jahannam Kalau nggak sholat gimana ya pak ustad? Buang jenazahnya ke kali ciliwung. <gul> Masa sekejam itu pak ustad. Orang yang nggak sholat karena ingkar, maka dia kafir. Orang yang nggak sholat karena malas, maka dia fasik. Orang yang kafir gugur empat kewajiban. Tidak ada fardu kifayah, tidak dimandikan, tidak dikapankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Lalu gimana? Buat sosis aja. Kalau dia fasik, dia mengatakan saya percaya sholat itu wajib. Tapi untuk sholat saya malasnya minta ampun. Maka dia fasik. Orang fasik disesatkan Allah. Yudullu bihi kathira. Banyak yang disesatkan Allah. Wayahdi bihi kathira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang diberi hidayah? Siapa yang disesatkan? Wama yudin illal Yang disesatkan Allah adalah orang-orang yang fasik. Oleh sebab itu, kita jaga keluarga kita. Dekatkan dengan ulama. Saya Alhamdulillah, tadi dalam perjalanan, Ustadz Somad. Ini anak-anak yatim datang beberapa orang. Ngapain? Ketika melihat gambar foto Ustadz Somad di Baleho Mereka mau ketemu langsung Ustadz Somad Insya Allah nanti kita ketemu langsung Sering saya ketemu anak-anak kecil Ketika saya datang ceramah bisik-bisik Ustadz, Ustadz, Ustadz Kenapa mereka bisa kenal saya? Karena orang tuanya hobi dengar pengajian Sebelum tidur malam suami saya selalu dengar Ustadz pengajian Sampai tertidur dia Dan efek negatifnya Tak pernah dia lagi mesra sama saya Pak Ustaz Saya yang disalahkan Waduh Pas saya sedang makan Kemarin di rumah makan Ketika sedang makan Datang bapak-bapak Eh Ustaz sawat ya iya. Alhamdulillah Ustaz sawat Saya selalu nonton ceramah Ustaz Baru tadi malam nonton sampai jam 2 Malah enggak solat subuh tadi Ini pun enggak betul Oleh sebab itu ini mesti diluruskan Cinta bukan nikmati ceramahnya Bukan melihat gayanya Tapi amalkan kajiannya Fenomena baru sekarang Sejak ada youtube facebook twitter BBM ini Orang ngajinya sebentar aja Ngaji 15 menit foto setengah jam Tapi di masjid Baitul Hakim tidak berlaku Ustadz ceramah 1 jam Sampai jam 2 Dari jam 2.30 tanya jawab Siapkan tulisan di kertas yang bisa saya jawab, yang enggak bisa saya bawa pulang nanti saya kirim tulisan www.somatmorokoblogspot.com. Kapankah kebangkitan Islam yang pertama kalau memuliakan ulama dengan mengamalkan ilmunya. Yang kedua, buah dari anak-anak yang belajar kepada ulama tadi maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang taat beragama. Pondok pesantren, kiai, buya, tuan guru, habib, lalu kita masukkan anak kita ke sana belajar agama, maka lahirlah para politisi politikus bukan tikus. Politikus yang ngerti politik tapi juga berjiwa religius, agamis, nasionalis religius. Inilah yang menolong perda-perda syariah Inilah yang akan menolong agama Allah Dengan kekuasaan Ustadz ngajar Saya ditanya Ustadz tertarik tidak masuk politik Saya katakan tidak Kenapa? Saya nggak punya bakat politik Biarkan saja saya jadi dosen mengajar di kampus Dan ceramah di masjid Sampai kapan? Sampai suara habis tua mati Kita saya tidak mesti duduk di sana Tapi ada anak-anak muda yang kepalanya saya isi dengan ilmu pengetahuan, mereka yang akan memperjuangkan Islam 20 tahun yang akan datang. Allahu akbar. Anak-anak muda yang sekarang SMA, semester 1, semester 2, semester 3, perguruan tinggi, kamu kuliah di mana? FISIPOL, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kamu di mana? FEKONSOS, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial. Kamu di mana? FAPERTAPEN. Apa itu? Ngurus sapi. Fakultas pertanian dan peternakan Kamu mana? Saintec Ngurus apa? Sains dan teknologi Maka inilah yang akan memimpin 20 tahun yang akan datang Kalau kita bekali dengan ulama Maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin masa depan Yang dekat dengan ulama Memuliakan ulama Menghormati ulama Mengamalkan ilmu ulama Maka bukan mengkriminalisasi ulama Allahuakbar Saya bolak-balik ditanya orang, Ustad apa enggak takut nanti kalau ditangkap? Yang mau nangkap saya siapa dan salah saya apa? Ustad kan katanya ekstrim. Ekstrim itu apa? Ekstrim itu kan yang nyuruh bakar kedutaan Amerika, bunuh, ambil rumahnya, bakar. Pernah saya nyuruh orang bakar? Tidak pernah. Saya bukan ekstrim, tapi suara Ustad keras. Oke okay, kita lembutkan. Keras. Ustaz selalu memakai kata-kata Yang provokatif. Ustaz mengatakan kapir Kapir Yang bilang kapir saya Apa Quran Kulya ayyuhal Kulya ayyuhal Ekstrem semua Allahu akbar Siapa yang gak setuju Pakai kata kapir Bahaya Besok sholat maghrib Nanti sholat maghrib Kulya ya non non muslim Entah. Ustadz ngomongnya terlalu keras cover Oke kita perlu nak lembut gimana coverfir coverfir kan artinya menutupi cover tuh artinya menutupi bahasa Inggrisnya cover cover cover kalau lembut soft cover kalau keras hard kafir artinya menutupi apa yang dia tutupi kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kamu nggak mau aku sebut kafir maka mudah saja mas kau akui bahwa Muhammad sudah datang gimana caranya asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah masalah khitan jangan kau pikirkan Nanti biayanya kita carikan ke Masjid Baitul Hakim InsyaAllah kitan kok masalah Jangan bayangkan khitan seperti 70 tahun yang lalu Khitannya besok pagi Habis isyak berendam di sungai sampai beku Baru dipotong pakai bambu Bambu, sembilu bambu Ini bambu, ha, dipotong gini ha. Ada yang baru latihan Habis duluvito <tulung> seapa yang sudah muda sudah canggih oleh sebab itu jangan suka memfitnah fitnah jangan suka mengadu domba maka akan lahir ke depan kalau mau memperbaiki umat ini jangan caci maki sumpah serapah memangnya menjaji maki sumpah serapah selesai masalah apa ini apa ini apa ini ndak tapi apa kita cetak pemimpin-pemimpin masa depan siapa yang mencetaknya ibu-ibu ini ibu anaknya sekolah baru dua hari di pesantren matanya bengkak nangis ibu kenapa anak saya di pesantren suaminya marah kamu jangan nangis mah lebih baik anak kita di pesantren sekarang daripada dia nanti 20 tahun akan datang kecandu narkoba pezina perampok lebih baik dia di pesantren sekarang Kamu si enak Pak. Yang ngandung 9 bulan kan aku. Yang melahirkan aku. Kamu cuma datang sekali-sekali aja. <lacht> Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mencetak pemimpin masa depan Muhammad Al-Fatih dimandikan oleh bapaknya setiap kali melihat gedung tinggi di seberang lautan. Gedung itu bernama gereja Konstantinopel Maka si ayah berkata Hai anakku kau akan membebaskan negeri itu Dari menyembah yang bukan Allah Kepada menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Niatnya bukan menjajah Niatnya bukan mencaplok Niatnya bukan menghanguskan Maka Konstantinopel tidak pernah hancur rata dengan tanah Sampai hari ini Konstantinopel tetap tegak berdiri namanya berubah menjadi Istanbul. Latif Taḥudal Qostantiniah. Kalian akan membebaskan Konstantinopel. Walanekmal Amiru Amiruha. Walanekmal Jesusraelikan Yes. Panglima perang terbaik adalah Panglima perang namanya sama seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Fatih Muhammad sang pembebas. Cita-cita dia Tidak muluk-muluk Aku ingin kau menjadi pemimpin Konstantinopel Ibu-ibu juga begitu Anakku sambil makan pagi Nak, makan nak, makan Kau harus jadi jenderal bintang 5 Nak Kau akan menjadi pemimpin masa depan Nak, makan, makan, makan makan. Wah. Nanti kau setelah besar Aku ingin kau jadi PNS Rendah sekali cita-citamu Ustadz ngejek PNS ya Karena nggak lulus tes ya Saya PNS Dan saya PNS Tapi saya tidak ingin kita bercita-cita terlalu rendah Kita ingin anak-anak kita menjadi pemimpin Yang memperjuangkan agama Allah Dengan setampuk segenggam kekuasaan Tapi dia bisa tegak berdiri Allahu Akbar Bapak ya, ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apapun ceritanya Kenapa masjid ini tegak berdiri Karena ada kekuasaan Andai kita tinggal di negara komunis Apa mungkin masjid bisa tegak berdiri sebesar ini Tempat ibadah harus dihancurkan Ulama harus dibunuh Agama harus dihapuskan Karena agama adalah opium bagi masyarakat Banyak sudah contoh kasus Ketika agama Allah dihancurkan Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan Jadi, kalau ada orang bicara Jangan bicara politik di masjid Jangan bicara kekuasaan di masjid Karena masjid itu tempat ibadah saja Siapa yang bicara politik di masjid Hukumnya haram Kalau tidak peduli pada politik Maka umat Islam akan dipimpin oleh orang yang tidak peduli kepada Islam Itu sudah menjadi hukum Di masa akan datang kita didik anak-anak kita tapi bukan membenci non muslim. Ini perlu diluruskan. Kamu salat, kamu zakat, kamu puasa, kamu jadi anggota legislatif, kamu jadi DPR, kamu jadi dokter, tapi non muslim itu saudaramu. Nah, man azazimmiyan, siapa yang menyakiti non muslim, faqad azani sama dengan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan pada dia bahawa kedatangan Islam ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin semesta alam. Nah. Sebelum tidur malam, ibu ajak dia cerita, "Anakku, mau dengar pidato Nabi sebelum melepas pasukan?" "Mau, mau, mau." Lupa. Satadidu narijalan fis sawami. Hai, waktu itu nak, Nabi Muhammad SAW dengan baju businya tegak berdiri melepas pasukan. Hai, pasukan kaum muslim. Satajidunarijalanfisawameh. Kalian akan menjumpai para pendeta-pendeta. La -pendeta. ta'ridulaham. Jangan ganggu pendeta. La taqtuluh sabiyan murdi'ah. Jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wa la syekhanfaniah. Jangan bunuh orang tua renta. Lah tak taun jangan potong pokok kayu. Walah tak kirat jangan cabut pohon korma. Walah tak dimubuyutan, jangan hancurkan rumah-rumah. Anaknya heran. Luh, itu pesan Nabi Muhammad mah? Ya, Mama tahu dari mana? Baca buku. Tapi kami ke lihat kemarin di internet katanya Nabi Muhammad itu kepalanya bom yang mau meledak. Itu penulis karikatur dari Denmark nak. Dia melecehkan agama kita Kamu harus bela agama ini Jadi agama ini tidak pernah menyakiti menyakiti, Membunuh Jangankan orang semut pun Tidak ada yang tersakiti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi <muluh> ala> <weaknesses> nah Wasallam Jangan buang air kecil di lubang tanah Camping, surfing, outbound, mancing Lihat ada lubang tanah Iseng, lihat kanan kiri, enggak ada orang kencing di lubang tanah Gak boleh Kenapa enggak boleh kencing di lubang tanah Boleh jadi di dalam itu ada serangga sedang walimah <SYK> Kenapa Islam ini agama yang begitu lembut Kalau ada orang mengajarkan ini agama berperi kemanusiaan Ini agama berperi kesemutan sampai semut-semut alang anak yang ada di dalam tanah tidak ada yang tersakiti Layabulanna filma la ya bulanna ahadukum fil ma'd jangan buang air kecil di air yang tergenang Ni ada air tergenang tiba-tiba lihat kanan kiri gak ada ingat nostalgia masa kecil suka kencing di ember Lalu, buang air kecil. Jangan! Kenapa? Karena engkau sudah membuang limbah Pada tempat yang tidak mengalir. Carilah agama di dunia ini Yang mengajarkan, Membawa rahmat, Walaupun kepada seekor semut. Oleh sebab itu, Ketika engkau sedang minum, Tiba-tiba kau lihat, Ada semut sedang berenang-renang. air. Nampak semut sedang berenang? Apa yang kau lakukan? Masukkan tanganmu ke dalam air, Tarik semut itu keluar, Lepaskan dia kau sedang menebarkan kasih sayang melepaskan seekor semut dari kesulitan apalagi melepaskan kesulitan orang beriman pesan Mbah Maimun Zubir, ulama karismatik dari Sarang yang untuk apa menebarkan kasih sayang bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada non muslim tapi juga kepada semut-semut ini ajaran siapa ajaran yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Pertama, muliakan ulama, amalkan ilmunya. Yang kedua, pemimpin-pemimpin yang adil, cetak dari sekarang. Berapa tadi janji saya? Yang ketiga, orang-orang kaya yang hartanya menyakitkan informasi yang disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan. Saya sangka tadi lebih besar dari itu. Berapa persen tadi kata beliau pribumi menguasai ekonomi? lalu yang lain kita ini kemana selama ini kita bangga dengan gedung tinggi hebat tapi ternyata bukan punya kita yang punya kita mana pecelele mohon maaf saudaraku yang punya usaha pecelele jangan tersinggung engkau berdiri di atas kaki sendiri engkau sudah punya usaha mantap tapi lebih mantap lagi kalau kita punya ekonomi di tangan umat Islam Nabi Muhammad itu miskin Susah, melarat Jubahnya campang camping Ekonomi nggak penting Ini Nabi Muhammad bukan yang digambarkan oleh Sirah ibnu Hisham Bukan yang digambarkan oleh Sirah ibnu Kathir Bukan yang digambarkan oleh sahabat Tapi yang digambarkan oleh Abdul Ghafur Setelah kembali ke Amsterdam Namanya menjadi nama asli Senghor Kronyid Dia ingin umat islam meninggalkan dunia Ceramah kita malam ini Judulnya tips-tips Menghadapi sakratul maut Akhirnya selesai pengajian semua jamaah Bawaannya mau mati aja Gimana pak? Jadi caleg tahun depan? Enggak saya mau mati aja Gimana bu? Jadi jual itu Ruku tokonya? Enggak saya mau mati aja Gimana dek? Jadi rencana S2 ekonomi Islam, enggak, saya mau mati aja. Lalu kalau kita semuanya mau mati, dunia ini akan dipimpin oleh siapa? Ini hajar aswad, ini rukunnya mani dari rukunnya mani ke hajar aswad doanya, Rabana Atina fit dunia, wafil akhirati, fit dunia, dunianya baik, wafil akhirati baru akhiratnya baik. Mustahil akhirat dapat baik Kalau dunianya compang-camping Melarat Tidak tahu ujung pangkalnya Siapa yang menjual suaranya Demi uang 50 ribu Siapa yang menjual suaranya Demi baju kaos bekas Siapa yang menjual suaranya Demi mi instan Orang yang lemah ekonomi Lemah fisik Lemah iman Betul kata Sayyidina Ali Kada al-fakruh Hampir saja kefakiran Ayyakuna kufran Fakir menjadi kafir gara-gara lemah ekonomi. Masjid megah tegak berdiri, baitul hakim. Kenapa bisa megah? Karena ekonominya ba baik. Tadi saya heran, ini dinding catnya apa? Ternyata keramik memanjat sampai ke dinding. Orang biasa keramik di lantai, ini berlebih-lebih duit sampai ke dinding. Untung nggak naik sampai ke atas. Luar biasa. Di mana-mana ceramah mesti pasang infokus dulu, ternyata sudah terpampang. Baru saya bisa ngelihat diri saya di besar-besar. Mantap juga ternyata. Biasa nah. Bapak Ibu, oleh sebab itu ini ekonomi, makanya ekonomi harus dipegang. Coba kita lihat hadis-hadis tentang orang yang kaya. Bagaimana hebatnya dia di akhirat Man bana masjidan Siapa yang bangun masjid Banallah mitlahu baitan fil jannah Akan dibangunkan satu istana Untuknya di surga Yang bisa bangun masjid Orang miskin atau orang kaya Orang kaya Bagaimana kita bisa bangun masjid Kalau miskin susah melarat Siapa yang melaksanakan haji Man istataa ilaihi sabila transportasi, akomodasi konsumsi, siapa yang bisa pergi ke Makkah Al-Mukarramah apalagi zaman sekarang, saya tidak tahu di Jakarta, tapi di Riau store 2017 berangkat 2031 2030 mati gimana mau berangkat haji, yang bisa store langsung berangkat ONH Fulus ONH Fulus yang duitnya banyak ...paling murah seribu dolar... ...kali tiga belas ribu... ...seratus tiga puluh juta... ...itu yang bisa berangkat... ...itu pun yang kelas-kelas bawah... ...tetap waiting list tiga tahun... ...begitu setelah bayar... ...kumat darah tinggi... ...karena duit habis... ...sakit mati kawan ...ini pentingnya ekonomi... ...berapa banyak... ...yang disebut dengan... ...makan bubur panas... ...apa dimaksud bubur panas... ...piring besar... ...buburnya panas... Jangan disendok dari tengah karena tidak akan termakan, tapi mulai dari pinggir makan makan makan habis umat Islam seperti bubur panas. Jangan diroboh agamanya dari tengah, tapi kristenisasi dari tepi habis pinggiran kampung habis habis habis berubah akidah dengan apa baju bekas. Dengan apa mie instan? Dengan apa pinjaman lunak tanpa bunga? Minjam, minjam, minjam, minjam rentenir. Setelah terjebak, berubah akidah, berubah agama. Salahkah mereka? Mereka tidak salah. Kita yang salah. Mengapa kita biarkan umat ini terlena? Sampai lupa pada ekonomi. Maka kalau mau bangkit, kapan kebangkitan umat? Nomor tiga, bangkitkan ekonominya. Allahu Akbar. Allah. Saya baru pulang dari Palembang di tepi sungai Tablik Akbar Sungai Musi deklarasi market 212. Dokter-dokter spesialis silakan naik ke atas. Saya heran, apa hubungan dokter spesialis dengan market 212? Ternyata dokter spesialis duitnya banyak. Dia cuman pakai martil kecil aja. Pukul lutut, pukul tulang 7 juta. Ambil senter kecil, tengok lubang telinga 15 juta Akhirnya duit mereka kumpulkan Mereka buat minimarket 212 Umat islam belanja di warung muslim Ternyata ceramah saya diupload di internet Banyak setan-setan kepanasan Akhirnya tulisan menghujat saya Terserah aja anjing menggonggong kapilah berlalu Nanti gue pikirin Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau anaknya punya bakat ekonomi, masukkan dia ke fakultas ekonomi, sarjana ekonomi, sarjana akuntansi. Dari sekarang sudah kelihatan itu. Ketika anak ini dikasih kamu bakwan dua, kamu uang sekian, kamu dikasih sekian. Kalau yang satu ini lama dia mikir. Ini kali ini ini, ini, ini. Ah, ini masukkan fakultas ekonomi ini. ini dia punya bakat luar biasa ini. Kamu minta belikan apa? Saya mau beli sepatu. Kamu beli apa? Saya mau beli baju. Kamu beli apa? Kalkulator. Masukkan bagus ekonomi. Napa <lustri> ibu yang dimuliakan Allah ta'ala. Siapa bilang Nabi Muhammad miskin, susah melarat? Menikah dia dengan Khadijah, umur 25 tahun, maharnya isruna bakarah. 20 ekor onta. Harga onta paling murah. Onta sakit-sakitan, kurus batu. Harga ontah paling murah 35 juta dua 20 ekor 700 juta. Anak muda menikah maharnya 700 juta. Orang kaya orang miskin? Kaya. kaya. Siapa yang nikah umur 25 tahun mahar 700 juta? Nabi Muhammad SAW. Ada Adapun yang miskin bukan Nabi Muhammad tapi umat Muhammad. Apa maharnya? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itu zaman kita. Zaman anak-anak muda sekarang lebih murah lagi. Kupinang kau dengan bismillah. Baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru cerita masalah ekonomi. Nabi ketemu dengan Khadijah ketika pengajian atau dagang. Ketika dagang bisnis Khadijah merasa terpukau. Ini setiap Muhammad yang bawa barang daganganku. Kau untung terus, ya. Ini orang luar biasa. Aku ingin dapat keberuntungannya. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah meninggal. Meninggalnya ketika sedang mancing atau berdagang? Ketika berdagang. Pernah baca buku sejarah? Ayah Nabi Muhammad meninggal ketika sedang mancing. Dada.